Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Innalhamdulillah Nahmaduhu wa nastainuhu wa nastaghfiruhu Wa na'udhu billahi min sururi anfusina wa min sayyati amalina Mayadihillahu falamudillalah Wama yudlil falahadiyalah Ashadu an la ilaha illallah Wahdahu la sharika Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh Allahumma la sahillama jangan tahusahlah wa anta ta jalul huzna ida syaitasahlah. Alhamdulillah pada siang hari ini kita dipertemukan kembali oleh Allah Swt dalam kajian rutin hadis riadus salihin masih dalam bab khas, insyaallah bab khas tentang hadis niat sudah kita bahas pekan lalu dan sudah selesai. Hari ini kita akan membahas hadis niat, hadis yang ke-11 karena tidak bisa dibacakan semuanya. Hadis yang ke-11 akan saya bacakan nanti diikuti. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Abdul Abbas Abdullah Ibni Abbas Ibni Abdul Muthalib radhiyallahu anhumā an rasulillahi sallallahu alaihi wasallam fi ma an rabbih tbaraka wa taala qala inna allaha katabal hasanati was sayyiati amma bayyana dhalik samman hamma bihasanatin fa lam ya'malha katamaha allahu 'indahu hasanatan kamilah Wain fa in hamma biha sa'amilaha tabaha Allah ashra hasanat ila 700 bi khairin kita ulang ila 700 bi khairin ila Ad'afin katira Wa inhamma hum Falam ya'malha Katabahallahu Indahu Hasanatan kamilah Wa inhamma biha Faamilaha Katabahallahu sayyatan wahidah Mutafakun alai Hadis Rada al Bukhari dan Muslim Ada yang bawa hadis Rasul Salihid nggak ada, nggak ada, nah, baik akan saya terjemahkan hadis ini hadis dari Abdul Abbas namanya Abdullah anaknya Abbas Abdul Abbas itu adalah ibnu Abbas ya Abdullah ibnu Abbas kalau dikenal lagi dengan panggilan ibnu Abbas ya ibnu Abbas ini eh, Rasul berjulukan Bahrul Ilmi katanya, lautan ilmu. Orangnya tuh masih muda, pinter sekali. Ya sebutnya lautan ilmu. Beliau ya mengatakan ya, yang dilihatkan dari Rasulullah SAW. Rasul bersabda, sesungguhnya Allah telah menulis al-hasanat kebaikan-kebaikan wasayyad dan keburukan-keburukan Summa bayyana -keburukan. dzalik, kemudian Allah jelaskan itu semua. Man hamma, barang siapa yang punya keinginan, berniat bihana bihasanatin melakukan satu perbuatan baik, falam ya'malha, kemudian dia tidak melakukannya, kataba Allahu indahu hasanatan kamilah. Allah catat baginya kebaikan yang sempurna. Dan jika wa'inhamma, dia punya niat, keinginan, diha ya. dengan kebaikan, fa'amilaha, kemudian dia lakukan, kata bahallahu asyrah hasanat. Allah tulis sepuluh kebaikan, menjadi sepuluh kebaikan. Ila sab'imi atidifin ila atafin kafirah. Bahkan Allah lipatkan menjadi tujuh ratus kali lipat, bahkan lebih banyak lagi. Wain hamba bisingiatin dan kalau seseorang punya niatan jelek ingin melakukan perbuatan maksiat atau keburukan salam yakmalha dan dia tidak melakukannya enggak jadi gitu ya kata bahwa Allah indahu hasanatan kamilah Allah bagi aroh tulis baginya kebaikan yang sempurna dan jika dia punya niat yang buruk dan dia lakukan Allah tulis satu kejahatan saja Hadis riwayat Bukhari dan Muslim Hadisnya panjang tidak? Panjang? Eh, panjang ya Kalau diterjemahkan jadi panjang Nah hadis ini Dibatkan oleh Bukhari dan Muslim Hadisnya sahih derajatnya Akan saya bahas hadis ini masih berkaitan dengan ikhlas Masih masuk ke dalam babul ikhlas Pertama Innalloha ketabal hasanati wa sahiyat Allah itu sudah menulis Kebaikan-kebaikan itu apa saja Keburukan-keburukan itu apa saja Bahkan ketika Pertama kali Allah menciptakan makhluk Di alam ini Pertama kali Allah ciptakan Siapa? Siapa? Pena al -kolam. ya. Pertama kali Allah menciptakan al kemudian al itu kata Allah Uktu, tulislah wahai kolam Ya, tulislah wahai kolam itu ya kita ibaratkan pensil lah ya tapi bukan pensil yang ada sekarang uktu katanya tulis ya kemudian kata dia kata kolam ini ya Allah apa yang harus saya tulis kemudian kata Allah uktublah apa yang akan terjadi nanti dalam kehidupan ditulislah semuanya nah Allah sudah menulis Alhasanat hasanat ya nah di sini ada dua makna tentang penulisan kebaikan dan kejelekan. Yang pertama Allah tulis ya di Lauhil Mahfuzh. Disebutkan dalam Al-Qur'an surah Al-Qamar ayat 149, "Inna kulla syai'in khalaqnahu biqadar." Semuanya sudah kami tulis, sudah kami ciptakan ya oleh Allah SWT wa taala di Lauhil Mahfuzh. Aku saliri, nuakhabi, rinmustator dan serata okomar juga. Yang kecil, yang besar, semuanya sudah tercatat. Ya, ini yang baik nih. Sholat itu baik, doa ya, membantu orang, gitu. ya Semua itu semuanya. Berdusta, mengumpat orang, mensalimi orang ni yang buruk-buruk. Semuanya sudah ada. Mana yang baik, mana yang buruk. Nah, maka. Kenapa Allah menjelaskan ini semua agar kita tahu bahwa dalam kehidupan ini ada yang namanya keburukan dan ada yang namanya kebaikan dan kita sebagai manusia diberikan otoritas untuk memilih kita mau ngambil yang mana yang baik apa yang buruk kata Allah wa mayuri dulu kalau ingin yang mudah-mudah saja gitu yang dunia saja ambil ya silakan kamu ambil kalau ingin yang Surga akhirat silakan ambil Allah memberikan kepada kita. Nah kemudian semua bayi Allah jelaskan mana yang baik mana yang buruk yang lewat siapa lewat para Nabi dan para Rasul. Bagaimana kita tahu bahwa ini baik dan ini buruk kita tahu dari Rasulullah sallallahu alaihi saw. Nah contoh Ummahma setelah itu dalam hadis ini ya barang siapa seseorang Ya, menginginkan an-na'am bihasanatin, ada orang ingin melakukan kebaikan, ya. Ingin ada orang ingin melakukan kebaikan. Kemudian, falam ya'mal hadd itu melakukannya, dia dapat pahala. Subhanallah. Pahalanya sempurna. Cuma niat aja, punya keinginan saja dapat pahala yang sempurna. Maka bangga pertanyaan, kok bisa dikasih pahala? Padahal dia belum melakukannya. Jadi, ya. maka dijawablah ya, oleh para ulama, karena ya, Allah SWT sudah menegaskan dalam hadis ini ini adalah keutamaan Allah yang maha luas dan niat adalah suatu perbuatan, adalah amalul kolbi. Niat itu adalah amal hati. Maka kalau seseorang berniat, dia sudah melakukannya dalam artian amalul kholbi tapi praktek amalul jawarinya belum nah kemudian contoh ada orang ingin baca Quran ah nanti saya habis subuh mau baca Quran habis salat subuh tahu, tahu habis salam salam gitu sakit perut pergilah dia dari masjid tidak jadi baca Quran falahu hasanatun kamilah baginya pahala yang besar yang sempurna ya ada orang mau sadako Nah, ah saya nanti kalau datang ke Salman mau sodako untuk Palestina, ya. ini ya, Tahu-tahu pas di jalan, gitu ya, dia itu ada kebutuhan mendadak. Ulama um kalau masuknya beli apa kertas satu buku, gitu ya. Pas ke Salman uangnya sudah habis, nggak jadi berinfak di Salman, ya. Maka falahu hasanatun kamilah baginya hasanah atau kebaikan yang sempurna. Tapi ingat Allah Maha tahu mana niat yang ikhlas dan mana niat yang tidak ikhlas. Jadi enggak ah bareng niat aja enggak banyak pahala. Pagi-pagi niat di ya Allah hari ini saya mau zakat, mau infak, mau jihad, mau sebutkan semuanya gitu. Padahal enggak akan enggak ada azam untuk melakukannya. Allah tahu, ya. Karena Allah Maha tahu apa yang ada dalam hati kita. Ya, innallaha la yanzur. Ya Allah tidak melihat fisik kita, tapi Allah melihat apa yang ada dalam dalam hati kita. Kemudian kalau seandainya kita berniat, ya, kemudian ingin melakukan satu kebaikan dan jadi kita lakukan, kita akan pahalanya oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nah di sini ada namanya al hasanat wasayyad. Iwalala, semua kita pernah melakukan kebaikan dan keburukan dan kita harus tahu indikasi-indikasi orang sedang banyak berbuat baik atau sedang banyak berbuat buruk. Kita harus tahu teman-teman tahu nggak ya indikasi orang lagi banyak dosa apa ya karena ini penting sekali untuk melihat bahwa kondisi kita ini lagi memiliki iman lemah atau imannya lagi kuat ya kita harus tahu maka di sini talam hadis berikutnya kan wa in hamma bisaiya setiap orang terkadang punya niatan untuk melakukan keburukan maksiat maka tiwalillah sebelum berbicara tentang hadis ini Ya lebih lanjut lagi Saya ingin menceritakan atau menyampaikan Tentang ya Tanda-tanda orang lagi banyak dosa ini Lagi banyak melakukan Maksiat Atau lagi banyak dosa Ya Tanda pertama Dia malas dalam beribadah Pernah gak Merasa, Merasakan malas ibadah Datang azan kialah, Ngobrol hulawe gitu ya Atau main dulu Atau nonton dulu Malas sekali ibadah Ya mau bangun subuh itu malah sekali ya. mau sadako berat, mau saum wah kalau saya saum nanti saya loyo di kampus nanti lihat ke kantin banyak orang makan, wah pokoknya malas sekali dalam beribadah itu yang pertama yang kedua, dia tidak merasakan lezatnya dalam beribadah, kalaupun dia beribadah dia tidak merasakan lezatnya ya Pernah gak Anda merasakan kalau salat Anda itu Hanya ritual yang tidak ada ruhnya salat itu hanya melakukan kewajiban aja Gitu ya Tidak merasakan Anda sedang berinteraksi dengan Allah Kalau baca Quran itu Cuma sampai tenggorokan, baca aja gitu Hanya kejar target tapi tidak Ada dalam hati ya. Ini tidak Ada kelesatan dalam beribadah Yang ketiga, sudah Tidak harmonis lagi hubungan dengan Allah Ya Biasanya kalau ada masalah ngadunya sama Allah, kalau ada keinginan mengadu kepada Allah. Sekarang kok malas sekali. Ada apa-apa tuh sendirian, nggak mau berbicara atau nggak mau mengadu kepada Allah Swt. Padahal kata Allah, orang yang tidak pernah berdoa adalah orang yang paling turut, orang yang paling kikir. Ya, kemudian yang keempat, ya, dia tidak akan mendapatkan rezeki yang barokah. Rezekinya bisa saja banyak, tapi tidak barokah. Ya Indonesia ini banyak rizkinya Allah, Allah berikan Atau kita mungkin banyak rizki tapi tidak barokah. Kata Allah dalam Al Qur'an: Barba'allahu masalan koriatan kanat aminatan mutmainnah yaktiha rizkuha min kulli makan. Allah memberikan contoh Sebuah negeri. Ya negeri itu banyak rizki. Wah pertaniannya, perkebunannya, hutannya ya. Kemudian tambangnya, lautnya, rizkinya penuh sekali, rizkinya dari mana-mana ada. Seperti Indonesia beberapa puluh tahun yang lalu. Fakarat fi an omilah. Kemudian dia kufur dari kenikmatan yang Allah berikan. Kemudian apa kata Allah? Faadaqohallahu li basaljuwai wal khawfi. Allah ganti kenikmatan itu dengan rasa takut dan rasa lapar ekonomi terjadi orang-orang pada kelaparan beberapa hari lalu ada seorang ibu dan seorang, seorang iya ibu dan anak bunuh diri meminum racun kecoa kalau gak salah gara-gara bingung bayar hutang sedang bisa lagi hidup hilang harapan, kemiskinan, dan lain-lain al-ju' ah. kemudian wal-khawf dan rasa takut Naik mobil takut tabrakan, naik kereta takut anjlok, naik kapal takut tenggelam, naik pesawat takut tergelincir ke laut takut tsunami, ya, ke gunung takut longsor, takut dimana-mana takut, itu ya. Faada kuhullahuliba saljuu waal khaf. Jadi dilimpahi oleh Allah tu rasa takut, rasa tidak aman, ya. Yang harusnya menjadi rizki tidak menjadi rizki. Kata kata Rasul dalam hadisnya. Laksa bersama nanti sebelum hari kiamat. Salah satu tanda hari kiamat adalah akan ada satu negeri di mana di sana banyak awal turunkan hujan, tapi tidak bisa memberikan manfaat banyak. Ya terjadi ya di kita di Indonesia malah jadi banjir. Ya bulan-bulan ini kan bulan-bulan penuh banjir. Seperti itu. Nah ini salah satu indikasi-indikasi orang lagi banyak dosa. Ya yang berikutnya adalah hatinya keras hatinya keras kalau dinasihati ya mental ya masuk keluar lagi kata Allah dalam Al-Quran bin seakan-akan dalam hatinya itu ada penutup ya kalau dikasih nasihat dikasih ayat-ayat Allah dia tidak bisa menerimanya kenapa hati bisa keras? karena setiap dia banyak berbuat dosa hitam semakin banyak dalam dirinya. Ketika itu datang cahaya dari Allah nasihat itu akan berbalik lagi tidak akan bermanfaat. Maka harus segera dibersihkan. Ya, nah yang terakhir salah satu indikasi orang lagi banyak dosa dibenci oleh makhluk Allah di langit dan di bumi, gitu ya, di langit dan di bumi. Ya seperti bencana-bencana itu termasuk, ya termasuk. Nah kemudian kita lanjut lagi ke hadis, ya. Apabila mereka berbuat keburukan dan kalau seseorang ya berniat melakukan perbuatan buruk, kemudian dia yang belum melakukannya atau tidak melakukannya, maka dapat pahala. Subhanallah ya. Niat berbuat buruk, malah gini. Pas ah, saya mau berbuat riba, tahu-tahu ingat ya teguran dari Allah, enggak jadi nih berbuat riba. Tahu-tahu itu menjadi amal saleh. Ya. Tapi kalau dia berniat jelek dan jadi dilakukan, maka dia hanya mendapatkan satu keburukan saja. Nah, inilah bisa nggak menyimpulkan dari hadis ini poin-poin penting. Ya, hadis ini ya, bercerita tentang maha besarnya kasih Allah kepada hambanya, cinta Allah kepada manusia. Banyak orang membahas tentang cinta manusia kepada Allah. Sekarang kita bahas tentang cinta Allah kepada manusia. Cinta Allah kepada hamba itu sangat besar sekali. Satu, ya, apa bukti cinta Allah? Ya, kalau masalah kita diberi rezeki, kenikmatan, sehat, itu tidak perlu saya bahas. Semuanya sudah tahu. Ini dalam urusan hadis ini satu, ya, tanda bukti cinta Allah kepada hambanya adalah Allah Swt. Ya. Allah SWT melipat gendakan ya, Amal yang kecil Dengan pahala yang sangat banyak sekali Dan sangat besar sekali Ya coba Dalam hadis kata Allah Kata Rasul Barang siapa yang sholat sunnah fajar Baraka'at Maka itu baginya lebih baik dari dunia dan seisinya Sunnah baraka'at Ya Enggak berat Kemudian kata Rasul Barang siapa selalu di hari arafah Ya, Tanggal 9 Zulhijjah Maka dosa-dosanya setahun yang akan datang Dan setahun yang sebelumnya Allah ampuni Kecuali dosa-dosa besar Saum ya, Cuma sehari saja Allah memberikan pahala yang besar Dengan amal-amal yang kecil Itu bukti cinta Allah kepada hamba Berang ya. siapa Yang melaksanakan ya Saum Apa lagi Sawm sawm sawm daud atau sawm ayam al bid atau sawm senin kamis atau banyak sekali. Bahkan kata Rasul, ya takbiratul ihram khairu mina dunyawa ma fiha. Kalau kalian salat berjamaah, ikut kepada jamaah dan kalian menyaksikan takbiratul ihram, mendapatkan takbiratul ihram dalam salat berjamaah itu, maka baginya lebih baik dari dunia dan seisinya Subhanallah. Makanya ibadah teman-teman tahu kisah Imam Ahmad ya Imam Ahmad ini ya Imam Ahmad ini ketika mau meninggal anak-anaknya nangis semuanya sedih kan masa gak sedih gitu ya ayah mau meninggal lagi sakit keras kata ayahnya kata Imam Ahmad anak-anak gak usah sedih gak usah takut Allah tidak akan menyianyikan saya kemudian kata Imam Ahmad karena saya selama 40 tahun sampai hari ini tidak pernah ketinggalan takbiratul ihram di masjid bayangkan sholat dalam 40, 40 tahun tidak pernah tertinggal takbiratul ihram kita sehari aja ya, sering kelewat ya bahkan rokaat kita sering kelewat makanya kata para ulama maka dari itu kalau ingin kalian merasakan nikmatnya salat dan tujuh berat salat itu kalian jangan ditunggu salat tapi kalian harus menunggu salat ya kita harus menunggu salat kalau menunggu salat kita akan bersegera seperti itu nah suhana amal-amalnya kecil tapi pahalanya besar banyak kemudian yang kedua salah bukti cinta Allah salah satu bukti cinta Allah kepada hambanya adalah dalam riwayat ya Kalau Allah Kalau ada seorang hamba Akan berbuat buruk Tadi dalam hadis ini Dan banyak lagi hadis lain Ada lafad lain dalam riwayat muslim Allah akan menyuruh kepada malaikat Disuruh kepada malaikat Wahai malaikat Jangan dulu ditulis Subhanallah Jangan dulu ditulis Bisa jadi Mudah-mudahan orang ini berubah pikiran Subhanallah tapi kalau ada orang berniat berbuat baik Allah langsung bilang Malaikat tepatan tulis Sebelum dia berubah, berubah pikiran Itu mahal besar cinta Allah kepada, kepada hamba Ya Besarnya cinta Allah Kepada hamba Jadi yang pertama tadi Allah melupat gandakan Amal-amal yang kecil menjadi Besar dengan pahala yang besar Kemudian Yang kedua Allah subhanahu wa ta'ala Ya kalau ada orang berniat bau Allah menyuruh kepala malaikat untuk menunda, jangan dulu tulis Amal baiknya. bisa jadi dia berbuat pikiran Kalau amal baik, disegerakan untuk untuk ditulis Ini maha besar cinta Allah kepada kepada hambanya Nah hadis ini, hadis dalam niat ini Atau hadis tentang bab ikhlas ini Bercerita tentang besarnya cinta Allah kepada manusia Sehingga Allah subhanahu wa ta'ala mendahulukan rahmatnya Daripada azabnya kepada, kepada manusia Nah, mudah-mudahan diifalah dalam kajian hadis ini kita bisa mengambil pelajaran bahwa hati kita selalu dipantau oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan sekali-kali kita membiarkan hati kita berniat buruk atau kita melakukan perbuatan yang tidak diridai oleh oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu kajian hadis yang yang ke-11 uh, ya. Karena hari ini ada acara saya jadi kajian hadis yang ke-11 sampai sini dulu Sekarang tanya-jawab Silakan kalau ada yang ditanyakan 5 menit atau 7 menit Insya Allah pekan depan kita masuk ke bab Ya Masalah taubat. Jadi iwafillah saya ulangi lagi tentang hadis ini tadi sudah saya sampaikan Bahwa Allah SWT memiliki kasih sayang yang sangat tinggi sekali Dan dalam kehidupan kita ini ada kebaikan dan keburukan Semuanya sudah dijelaskan oleh Rasulullah SAW Tinggal mau kemana kita berjalan kita ambil Kemudian yang ketiga ya, Di antara kita yang memiliki basa Kita harus segera mengevaluasi dan melihat indikasi orang-orang yang banyak basa Kalau sudah tahu segera bertobat. Kalau sulit juga bertobat ya Coba rendungkan apa saja yang bisa mendorong bahwa kita bisa cepat bertaubat. Pertama ingat mati, oh ingat mati, dan ingat tak kau maut. Kita akan cepat-cepat taubat. Takut kalau mati itu datang kepada kita tiba-tiba, ya. Dan memang mati itu datangnya tiba-tiba dan tidak pandang usia. Ya, orang banyak yang baru beberapa menit ngobrol dengan kita tahu-tahu meninggal kecelakaan dan lain-lain. Ya, kemudian yang kedua. Ingat betapa besarnya nikmat Allah kepada kita Nah kita akan malu Kepada Allah subhanahu wa ta'ala Yang ketiga ya Ini hal-hal uh, yang bisa mendorong kita Agar segera bertobat Yang ketiga ya Selalu merasa bahwa diri kita ini adalah Hamba Allah yang lemah Di sisi Allah subhanahu wa ta'ala Segalanya belum cukup Ya Kita harus merasa Aduh kita tuh belum apa-apa ya. Jangan pernah sombong. Dalam diri kita ini Ada sifat sombong sombong ini Ya bisa menghancurkan kehidupan kita Sombong ini adalah dosa pertama Yang dilakukan oleh makhluk langit Ya yaitu siapa Iblis Ya dulu kan tinggalnya di langit Iblis ini Pertama kali yang dia lakukan adalah sombong Ya Kemudian Sampai Ali Al-Ibn al-Abbad Mengatakan Kul khay Bernah saya sampaikan Kalau salah Kul indallahi khairun nas engkau yang terbaik Yang terbaik di sisi Allah jadi Ini nasihat dari Ali bin Abi Talib Jadi lah kau yang terbaik di sisi Allah Jadi kita melakukan apapun Ibadah di sisi Allah Hidup ini untuk menjadi yang terbaik Di sisi Allah Bukan di sisi manusia, di sisi baru, di sisi bersen Di sisi teman, di sisi direktur Di sisi, bukan Tapi indah Allah, di sisi Allah Kemudian yang kedua Kata Ali bin Abi Talib Alakun Indan nafsi sharunas dan kamu jadilah ketika melihat diri kamu sendiri orang yang paling lemah, bahwa kamu itu masih kurang. Kalau kata fakir seperti baru ingat hari hari ini masih banyak kekurangan banyak dosa sehingga kita akan terus memperbanyak amal saleh. Dan yang ketiga kata Alifunabat Alifu Wakun Indan nafsi rojulan minanas dan jadilah kamu. Kalau banyak orang di depan manusia seperti yang lain Seperti laki-laki biasa saja Atau seperti orang seperti biasa saja Tidak boleh menonjolkan diri Tidak boleh uh, kita ini menyombongkan diri Nah tadi saya ulangi lagi Jadi ini masuk ke poin yang ke ketiga ya Dari hal-hal yang bisa memotivasi kita untuk segera ber, uh, Bertobat kepada Allah Pertama apa tadi? ingat kematian, yang kedua mengingat kenimatan dari Allah yang ketiga, merasakan lumah dari kita yang keempat, yang terakhir adalah mengingat kembali betapa besarnya azab Allah SWT betapa pedihnya siksa dari Allah SWT ya, azab Allah itu sangat sangat pedih sekali nah, irafilah uh, itu dulu yang bisa dikaji ya, silakan kalau ada yang ditanyakan baik itu terkait tentang hadis niat, atau Masalah hadis ini semuanya masuk ke dalam babul iflas. Insyaallah pekan depan lebaran dulu ya. Pekan depan itu pertama insyaallah saya berangkat umroh hari 1 jadi pekan depan juga alhamdulillah kebetulan merah ya tanggal merah jadi kita lebaran dulu kita akan ketemu lagi di bulan April insyaallah. Silakan kalau ada yang tanyakan ya berkaitan dengan ikhlas ya atau berkaitan dengan niat kata tentang kebaikan atau keburukan. Ya. masih ada 3 menit, 4 menit. Silakan, uh, Ridwan. Eh yang Oh iya. Pertanyaannya ya dari seorang Ikhwan, bagaimana agar kita bisa selalu ingat tentang kenikmatan Allah swt. Ya? Cara-caranya sudah diajarkan oleh Rasulullah dan oleh Allah diberikan kepada kita diberitakan lewat Al-Quran ya bahwa bagaimana agar kita ini selalu mengingat nikmat Allah swt. Setiap hamba itu setiap hari dia harus selalu bertafakur yaitu allazina yatafakkarun alaud bukankah allazina yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh bertafakur tentang penciptaan langit dan bumi tentang dirinya ya ini tafakur nih penting ya dan disunahkan sehari sekali-kali kita dobat bertafakur atas kenikmatan Allah ya seperti itu kemudian nanti tafakur ini akan terus merembet melihat bahwa kita ini banyak nikmat kita ini banyak rezeki kemudian yang kedua ya nanti banyak ya bersafar atau bukan bersafar namanya melihat kondisi dunia, melihat kondisi sekitar kita. Betapa banyak orang-orang ya yang mendapatkan kenikmatan yang kita lebih besar dari mereka atau mendapatkan musibah yang kita tidak mendapatkannya. Itu kita akan tahu so, kalau lihat kita lagi sakit ketemu orang gitu ya, tahu, -tahu penyakitnya lebih parah dari kita, kita akan benar bersyukur kita tuh ya kita lagi ada musibah apa ketemu dengan orang, melihat gitu ya. Banyak mentadabari orang lain, mentafakuri. Ternyata orang banyak yang mendapatkan musibah, ujian yang lebih besar dari kita. Kita akan semakin merendahkan diri. Kemudian yang terakhir ya adalah perkuat ya ibadah kita karena ibadah ini salah satunya salat. Ini salat. Perkuat salat kita karena dalam salatlah kita akan merasakan diri kita ini sangat lemah sekali. Ya. Maka bagaimana agar sholat ini kuat khusyuk ini merembet lagi materinya? dia harus menjadikan sholatnya seperti sholat yang terakhir. Jadi kalau antum sholat, ya jadikan seakan-akan itu sholat yang terakhir. Ya bisa jadi nggak akan ketemu lagi zuhur besok. Ya pasti takut itu. Ya kalau udah takut itu khusyuk, Insya Allah. Itu ya sholatnya akan khusyuk. Jadikan itu sholat yang terakhir itu. Kemudian hadirkan diri dalam sholat itu luruskan niat dan berdoa selalu kepada Allah Subhanahu wa taala. Berdoa untuk meluruskan niat ya, memohon perlindungan ya Allah, tolonglah aku agar selalu mengingatmu dan seterusnya ya. Seperti itu. Biasanya ibadahlah kenikmatan-kenikmatan itu akan kita rasakan kalau kita sedang dapat musibah. Oh, kita dulu dapat kenikmatan, kan kalau dapat musibah tuh enggak enak gitu ya. Kalau lagi sakit tuh enggak bisa beraktivitas dan lain-lain pertituh. Nah, ibadahlah. Eh yang paling penting adalah mari kita sama-sama ya jadikan hati kita ini sebagai rajanya dalam setiap aktivitas kehidupan kita. Karena kata Rasul, rajanya anggota tubuh kita hati. Kalau hatinya baik, anggota tubuh kita ini akan baik. Kalau hatinya buruk, anggota tubuh kita ini akan berlaku yang yang buruk. Kemudian yang kedua, mari kita luruskan setiap niat-niat dalam ibadah kita nya teman-teman ke majelis ini ya. Untuk apa? Semuanya untuk mencari doa Allah Subhanahu wa taala agar bisa lebih, lebih dekat lagi dengan Allah Subhanahu wa taala. Perginya kita ke tempat salat, perginya kita ke tempat takwa, perginya kita ke kampus, kemanapun kita beraktivitas, jadikan itu semuanya adalah untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan niatkan dan hati hati dalam berniat. Kalau ada niatan yang buruk secara diubah, niatan yang buruk itu niat buruknya itu bisa dilakukan 3 hari lagi rencananya, segera tuh ingat kematian, ingat masalah-masalah gitu lupa itu takut nanti ya dia akan membatalkan rencana buruknya ya itu sangat penting sekali dan yang paling penting lagi adalah memperbanyak interaksi dengan orang-orang yang bisa membawa kita ke jalan yang benar, karena orang-orang mukmin itu yang sukses, kata Allah Bilal amanu wa amilus salihati watawasobil hak watawasobis sober. Dia tidak hanya beriman dan beramal saleh, tapi dia juga berada dalam sebuah komunitas yang tawasobil hak atau tawasobis sober. Karena istiqomah itu nggak bisa sendirian. Rasul saja, Allah Allah diperintahkan. Wahai Muhammad, pastaki makam umirta, wamantaba makadalam apuran surat hud. Muhammad istiqomalah kamu. Dan Mantina bisa sendirian. Wanita memang akan harus bersama orang lain yang mau bertaubat bersama kamu. Ya. Jadi harus bersama-sama. Kalau teman-teman ingin istiqomah, ya harus punya orang-orang partner ya, yang bisa bersama-sama memotivasi kita tawa sabar dan tawa sabi sober. Itu saja. Uh, kurang lebihnya saya mohon maaf. Insya Allah kita bertemu lagi baru pekan yang akan datang. وقال قال لهذا واسافر عليه